cerita dengan judul hantu pelakor kiriman dari Cimatres Andi Demala Pasangan suami istri sedang mendatangi rumah Sarmila seorang janda muda yang tinggal di perumahan di pinggiran kota. Mereka adalah Nuryati dan suaminya Sugiono. Sejak sampai di depan rumah, raut wajah Nuryati tampak penuh emosi. Ketika Salimah membukakan pintu, Nuryati langsung membentaknya. Ini wanita pelakor Laknat Sarmila terkejut Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa Sedangkan Nuriyati semakin tersulut emosi dan memaki wanita itu Tak kusangka selama ini kau tega berbuat ini Sarmila. Kok wanita-wanita kue ngerebut bojoku Kue arep apa Duitnya bojoku tau Entah Nuriyati Sementara Sarmila hanya bisa tertunduk dan diam Kemudian Nuriyati segera mengeluarkan lembaran uang ratusan ribu yang jumlahnya cukup banyak Dan melimparkannya ke arah Sarmila Eh, dasar janda gatel Kalau uang yang kamu inginkan, ini, lihat ini Ambil uang ini, bukankah kamu mau uang yang banyak kan? pelacur Emosi Nuriyati yang meledak-ledak memancing perhatian warga sekitar. Mengetahui hal itu, Sugiono segera memperingatkan istrinya. Uwes, Tadi. Isin lo di sana, uang-uang. Bantak Nuriyati sambil melotot. Kemudian Nuriyati segera menuju kerumunan orang dan berteriak dengan lantang. Uwes, Biar semua orang tahu mas Kamu itu laki-laki bodoh yang rela mengkhianati aku Lihat ini saudara-saudara Wanita bernama Sarmilah ini sudah berani merebut suami saya Semua dilakukannya demi uang Hati-hati buat kalian yang punya suami Awas dipeloroti loh sama pelakor ini Sarmilah meneteskan air mata Hartinya hancur melihat harga dirinya dipermalukan di hadapan masyarakat. Sementara Sukjono tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah puas meluapkan emosinya, Nuryati bergegas pulang dan meninggalkan Sarmila begitu saja. Warga segera beraksi setelah peristiwa itu. Jangan kau justru Sarmila ayu-ayu pelakor. Atas seorang warga. Keru kuyo, potokan. Ikan, rebut lagi orang. Wala, monota. Gunjingan warga semakin lama, semakin ramai terhadap Sarmilah. Ini membuat mentalnya mengalami depresi. Merasa tidak tahan dengan semua itu, akhirnya Sarmilah mengambil jalan pintas dengan menyayat urat nadinya. Wanita itu tewas, bunuh diri. kematian Sarmilah langsung membuat geger warga perumahan setempat. Selama ini Sarmilah memang tinggal sendirian di rumah. Suaminya Harcito meninggal karena sakit. Memang usia Sarmilah dan Harcito terpaut jauh. Sarmilah masih gadis sedangkan Harcito sudah menjadi pria paruh baya. Harajito adalah pria kaya raya, dengan hartanya Harajito memanjakan hidup Sarmila, sayangnya pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Ketika Harajito jatuh sakit, semua hartanya habis dipakai untuk biaya pengobatan, sampai Harajito meninggal sisa hartanya habis dipakai untuk membayar hutang. Sarmila yang berkecukupan harus rela hidup serba kekurangan dan mengontrak di perumahan itu. Sebenarnya Sarmila bersahabat dengan Nuriyati. Ketika Nuriyati mengajak Sarmila ke rumahnya, dia berkenalan dengan Sugiono. Memang dasar Sugiono pria tukang selingkuh. Laki-laki itu terpikat dengan kecantikan Sarmila. Sarmila terbujuk dalam rayuan Sugiono dan mulai mengirimkan uang untuk biaya hidupnya. Dalam hati Sarmila merasa tidak tega karena Sugiono adalah suami dari sahabatnya sendiri. Namun kebutuhan hidup dan desakan ekonomi membuatnya menerima pemberian itu. Perilaku Sugiono lama-lama menimbulkan kecurigaan dalam diri Nuryati. Ketika membutuhkan ke mana suaminya pergi betapa terkejutnya dia. Saat mengetahui Sugiono sedang berduaan dengan Sarmila. Wanita itu naik pitam dan melabrak keduanya. Setelah Sarmila meninggal. Warga mulai dicekam rasa takut. Ada yang meyakini arwah Sarmila sering menampakkan diri. Seperti apa yang dialami Wito. Pria yang berprofesi sebagai supir ojek malam itu Wito sedang asik nongkrong di pangkalan ojek bersama teman-temannya. Suasana sepi dan tidak seperti biasanya. ini sepi banget ya iya padahal si jamsongolo ngineke arep mulih baik turuneng rumah sambung tarjo ya wes aku melu naik ngono toh kamu ikut pulang gak toh banyak sukri gemarawito yang asik memainkan HP-nya. kalian duluan aja aku tak neng kini disik kalau gitu kami pulang duluan ya oke okay. Beberapa menit kemudian Wito masih asik dengan smartphone-nya Sampai akhirnya seorang wanita menyapanya Kang, tolong anterin saya Wito segera memasukkan smartphone-nya dan menatap wanita itu Dia tertegun mendapati seorang wanita cantik dengan pusana batik berdiri di hadapannya Wih, ayo tangan bucah ini Mau kemana mbak? Anterin saya di rumah nomor 13 perumahan belakang situ lho kang Siap mbak, ayo dan munggu Wito mempunceng si wanita cantik dan mengantarkannya ke arah tujuan Malam sepi kayak gini, bener-bener rejek gini Dapat penumpang cantik dan tombol ngantuk tenang ini Ketika sampai di blok perumahan Wanita itu menepuk Bahu Wito dan berkata Wes Kang, aku mudun kini wae ha? Mito berhenti dan ketika menoleh ke belakang, ternyata wanita cantik itu sudah tidak ada. Mengingat tiba, Imao? Mito tampak bingung dan celingukan. Tiba-tiba pundak Mito kembali ditepuk dan saat menoleh, astaga! Wanita bergaun putih lusuh dengan bercak darah berwarna merah Wajahnya pucat dan menyeramkan Sosok itu tertawa cegikan dan berkata Ayo kan, mampir dulu ke rumah Hahaha, setan! Tak sadarkan diri Paginya Wito ditemukan oleh warga sekitar Dan ketika sadar Wito dijelaskan bahawa wanita yang mengusirinya kemarin malam adalah hantu Sarmila Tempat. Setelah dilabrak oleh istrinya rupanya Sukiono masih belum ceria. Pria 41 tahun itu semakin menjadi dadi dan mendekati wanita lain. Memang Sukiono dikenal sebagai pria pemalas yang suka menghamburkan uang istrinya. Semua harta yang dimiliki adalah hasil kerja keras Duriati selama 10 tahun bekerja di Taiwan. Setelah mengumpulkan cukup uang, Nuryati kembali ke tanah air dan membuka usaha butik serta rumah makan. Berkat keulutan Nuryati, usahanya mengalami kemajuan pesat dan dalam tempo singkat menjadi kaya raya. Karena dimanjakan oleh sang istri, Sugiono merasa memiliki segalanya. Saat Nuryati sibuk keluar kota mengurusi bisnisnya, Sugiono mencuri waktu bersama wanita lain termasuk sarmilah yang baru saja meninggal. Hampir semua wanita selingkuhannya diberi janji manis dan akan diberi uang. Dibelikan kendaraan bahkan dibuatkan rumah. Seperti yang terjadi malam itu, Su tampak bermesraan di kamar hotel bersama selfie. Wanita cantik yang berprofesi sebagai pural di sebuah tempat hiburan malam. Mas, katanya mau belikan selfie perhiasan, cepetan dong, Mas. Tenang sayang, apa sih yang gak Mas berikan buat kamu? Balas Sukyono sambil memeluk tubuh Selvi penuh kemesraan. Kemudian pria itu meraih tas yang di dalamnya berisi uang. Ini sayang, kamu bisa beli perhiasan yang kamu suka. Selvi menerima sekebok uang ratusan ribu dengan wajah berbinar. Ah. Terima kasih deh Mas, emang Mas Sugiono baik banget sama Selfie. Sugiono tertawa puas. <laughs> Ambung seknah sayang. Sugiono mencium pipi Selfie yang merah merona. Tapi Mas. Tapi kenapa? Kalau istrimu tahu bagaimana? Wes tenang baiklah, itu biar jadi urusanku. Lagian aku kius males karu bucuku. Wish trewet, senang ane ngamu, kepenak karawamu, seni sok marah aku kuas. Eh, mas bisa. Uh, Selvi ya. mencubit lengan Sugiono. Ya, Wish, tapi sini kamu tak takntar pulang. Ayo, dan siap-siap. Oke, okay, Selvi tak mandi dulu ya, mas. Selvi bergegas menuju kamar mandi. Sementara itu, Sugiono langsung mengenakan pakaian dan sudah bersiap menunggu Selvi. Tidak seberapa lama Selfie sudah keluar Ayo mas kita berangkat Nuh, Kok cepat banget mandinya Selfie tak menjawab dan hanya mengangguk saja Kemudian mereka bergegas meninggalkan kamar hotel menuju lokasi parkir segera menyalakan mesin mobil dan mengantar Selfie ke tempat kosnya. Di tengah perjalanan Sugiono mengamati Selfie yang duduk terdiam. Sejak keluar dari hotel, Selfie tidak mengucap sepatah kata pun, bahkan terlihat pucat. Melihat wanita selingkuhannya bersikap dingin, Sugiono bertanya, Sayang, kamu sakit ya? kok wajahmu kelihatan pucat gitu lagi lagi Selfie tidak menjawab gadis itu hanya menggelengkan kepala tiba-tiba HP Sukyono berbunyi Sugiono mengangkat panggilan terdengar suara selfie. Mas, ini gimana sih? Kok ninggalin selfie di kamar hotel sendirian? Nuh, selfie ini kamu. Sugiono seolah tak percaya. Iya mas, waktu aku selesai mandi, mas sudah nggak ada. Saking terkejutnya Sugiono sampai menjatuhkan HP-nya. Halo, mas, halo, halo. Suara selfie dari Hafni Sugiono masih terdengar. Kalau selfie masih di hotel terus yang bisa polisi siapa? Batenya. Kemudian Sugiono menolehkan wajahnya dan astaga sosok selvi berubah menjadi wanita dengan wajah pucat berlumuran darah dengan gaun putih kusam wanita itu berkata dengan suara parau dasar periah dungbelang masih kepada hak. Ah, ah, ah, Sarmila. Mm, mau apa? Apa apa apa kamu? Sugiono begitu ketakutan. Sudah cukup kau menebar dusta kepada para wanita. Terimalah pembalasanmu. Hantu Sarmila segera mengarahkan kedua tangannya ke arah leher Sugiono. Ah, ampun, ampun ya aku Sarmila. Suara Sukyono tercekak dan sulit bernapas karena dicekik oleh hantu Sarmila. Kendaraan yang dikemudikannya berjalan tak tentu arah dengan kecepatan tinggi. Sukiyono menghantam tertar yang sedang parkir di tepi jalan Kondisinya sungguh mengenaskan Tubuh pria itu terkencet oleh bodi mobil yang ringsek. Setelah mendapat kabar kecelakaan tim medis Segera membawa Sukiyono ke rumah sakit Namun sayang Nyawanya tak dapat diselamatkan Dan pria hidung belang itu meninggal dunia Mendapati kabar suaminya meninggal Nuryati bergegas pulang dari luar kota dia menangis histeris. Ketika mendapati jasad suaminya sudah terbaring di kamar mayat, para kerabat segera membawa mayat Sugiono pulang dan mempersiapkan pemakamannya. sesi pemakaman malam pun diadakan tahlilan di kediaman Nuryati saat tengah malam Nuryati dikejutkan dengan hembusan angin kencang yang menerpa kamar tidurnya seketika itu gorden jendela tersingkap dan terbuka dengan sendirinya Nuryati begitu ketakutan saat sosok bayangan putih muncul dari balik jendela dan membentuk wujud hantu Sarmila Tawa ah, hantu Sarmila menggembal di seluruh kamar Membuat suasana kian mencegah <SILENCIO> <SILENCIO> Nuriyati, ini semua adalah balasan dari perbuatan suamimu Kau sebagai istri terlalu memanjakannya. Sekarang rasakan sasa, sasa, akibatnya, akibatnya buatan kalian. Ya. <tik> Suara tawa Sarnila terdengar menakutkan. Nuriyati hanya bisa menangis pasrah. Maaf. Maafkan aku, Sarnila. Aku akan selalu datang dan menghantui para pria hidup belak yang suka menyenyapkan para wanita. Ingat itu. Setelah itu sosok Sarmila perlahan menghilang di balik pekatnya malam, meninggalkan Nur Yati yang larut dalam tangis sepinu. Itulah cerita singkat tentang hantu pelakor bersama tim Cimat. Kiriman Andi Cimatres Malam, salam Cimatres, salam misteri.